Assalamualaikum, saudar Berita malam edisi hari ini, Rabu 30 November 2016, dibacakan Ardi Singkil masih terkurung banjir. Warga di tiga desa di Trumon Timur masih bertahan. Warga tangan-tangan hanyut terseret arus. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94.4 FM Loksmawe, Radio Lovers 94.6 FM Aceh Tenggara dan Radio Rimba Pase 90.1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Terlun memasuki hari keempat bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil, sejumlah belasan desa di sana masih terkurung. Hari ini masih ada belasan titik banjir merendam badan jalan menuju ibu kota Aceh Singkil. Akses lalu lintas darat hanya bisa dilalui hingga desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Pasalnya banjir dengan kedalaman 1 meter lebih masih merendam kawasan Ujung Bawang, termasuk adanya fasilitas jembatan yang amruk sehingga memutuskan akses transportasi darat. Selain lumpuhnya jalur lalu lintas, suplai listrik juga masih padam di Kecamatan Singkil Utara dan Singkil. Perbaikan jaringan milik PT PLN Persero Area Subul Salam hingga kini belum tuntas, sehingga menambah derita korban banjir lantaran tidak dapat memasak atau kebutuhan lain. Darulun kendati banjir kiriman dari Aceh Singkil masih bergerak naik namun warga di tiga gampung dalam kecamatan Trumon Timur hingga Rabu sore masih bertahan di rumah masing-masing. Camat Trumon Timur Mas Rizar mengatakan kendati demikian pihaknya bersama muspika tempat terus memantau perkembangan dan selalu siap siaga menghadapi kemungkinan yang terjadi. Sebagaimana diketahui tiga gampung di Trumon Timur yang dikepung banjir kiriman dari Aceh Singkil. Ketiga gampung tersebut yakni Padang Harapan, Titi Poben, dan Bayu Ketiga gampung ini merupakan daerah rawan banjir dan sering dikepung banjir kiriman dari Aceh Tenggara dan Aceh Singkil. Darlun tradisi tulabala atau Rabu Habih yang setiap tahun dirayakan dengan cara berekreasi ke lokasi objek wisata selalu memakan korban jiwa. Pada tahun ini salah seorang warga asal tangan-tangan Kabupaten Aceh Baradaya Dilaporkan Hanyut terseret arus saat sedang mandi bersama rekannya di sungai belakang Ponpes Darul Iksan. Korban bernama Safran warga desa Ujung Padang, Kecamatan Tangan-Tangan. Ia terseret arus sungai saat mandi bersama 10 rekannya di acara Tulak Bala. Ketua Satgasar Kabupaten Aceh Selatan, Mai Fendri, mengatakan laporan yang diterima dari anggota di lapangan ada 4 orang yang terseret arus, 3 berhasil selamat dan 1 bernama Safran hilang terseret arus. Mai Fendri mengaku sedang berada di Jakarta dalam rangka menghadiri kegiatan Basarnas dan telah memerintahkan anggotanya untuk membantu upaya pencarian terhadap korban. Kabir Kedaruratan dan Logistik BPBD Aceh Selatan, Rahmat Humaidi, yang berada di lokasi mengaku pihaknya masih melakukan upaya pencarian terhadap korban yang terseret arus tersebut. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambi FM. Sudarilun, Wakil Presiden Klub Sapiensi yang kehilangan sebagian besar pemainnya dalam kecelakaan pesawat di Kolombia mengatakan amat berterima kasih atas tawaran peminjaman pemain. Menurut Ivan Fozu, 11 klub utama di Brazil menyatakan akan membantu untuk membangun kembali klub tersebut yang kini hanya memiliki 5 pemain. Kelompok klub utama itu juga sudah meminta Federasi Sepak Bola Brazil melindungi Sapiensi dari degradasi dari divisi utama selama 3 musim tanding. Pozo menjelaskan pemakaman bersama akan berlangsung di, st di stadion klub begitu jenazah dikembalikan ke Brazil. Hanya 6 orang yang selamat dari 77 orang yang berada di dalam pesawat sewaan yang jatuh di kawasan pegunungan Kolombia. Pesawat itu membawa para pemain sapiensi. Darlun seorang remaja keturunan Somalia menjadi perempuan pertama yang tampil bersaing di sebuah kontes kecantikan dengan mengenakan jilbab dan burkini. Halima Aden mengenakan busana muslima dan pakaian renang yang menutupi seluruh tubuh Burkini saat penampilan dalam baju renang di kontes Miss Minnesota Amerika Serikat. Aden lahir di Kenya dan pindah sewaktu masih kanak-kanak ke Estee Club Minnesota adalah salah satu dari 15 kontestan dalam kontes yang berlangsung dua hari itu. Ia mengungkapkan harapannya bahwa partisipasinya akan menginspirasi perempuan muslim lain untuk percaya diri tentang identitas mereka Derlun Kejaksaan Agung menyatakan berkas Ahok sudah lengkap dan siap dibawa ke pengadilan dan tinggal menunggu penyerahan barang bukti dari Bareskrim Polri Hal ini diungkapkan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Nur Rahmat Perkara Insinyur Basuki, Cahaya Purnama atau Ahok telah dinyatakan P21 Artinya bahwa berkas perkara hasil penyidikan teman-teman dari baris krim secara formal dan material telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan. Ini berarti pemeriksaan terhadap kasus Ahok oleh kejaksaan lebih cepat dari yang dicadwalkan. Ia mengatakan Ahok dikenakan dugaan pidana penistaan agama dengan KUHP pasal 156 namun tidak dibidik dengan undang-undang IT yang sebagaimana dilakukan polisi karena tidak ditemukan cukup bukti untuk itu. Jika semuanya sudah siap, Kejaksaan akan berkoordinasi dengan pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menentukan jadwal persidangan Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita malam edisi Rabu 30 November 2016 Berita pagi Serambi FM hadir kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat